Mbak Luri karena ini permintaan dari seluruh karyawan dan karyawati yang ada di depan ya. Panjenengan tetap saja di atas panggung. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Mas Andi dan Mbak Luri. Wow, luar biasa. Bos muda ya. Juragan genteng. <laughs> Terima kasih luar biasa. Saya pun juga ikut senang, saya pun juga ikut berbangga. Untuk Bapak Adi Bulina terima kasih acaranya cukup luar biasa. Tapi ini ada permintaan, saya mau goyang, saya mau joget. Apabila artis yang satu ini sampean keluarin lebih dulu, ya. Ini juga tergolong artis bertalenta artis yang banyak sekali penggemarnya, tergolong artis legendarisnya Jawa Timur. Di dunia dangdut Beliau sangat sekali berpengalaman yang punya suara merdu ya yang berkarismatik tentunya kasetnya sudah beredar di seluruh persada nusantara terima kasih Mbak Luri Mas Andi siapa dia kalau bukan Lilin Herlina Ju Palapa Sí, aiad, jön chứ Rai nemisen Yang klihatjuk ростad hielke Hajar Mert sus porключul bengkaktöki Elõni vet�h publicril jamaissagöd jó v outsos nagyip incident 1991, komben abon Ιn'á azt köyklik bahagymet undocumented我們 k oui, Beckham checked- procureur analytical southeast,íll not veh jake útjéry varfodilá v therix System a ya Wow. <git>, hebat hebat-hebat yeah. hebat. saya salut lo Om sama yeah. satu keluarga di sini luar Anak, biasa. mantu semuanya rukun okay. semuanya bawa sanggu sendiri-sendiri <laughs> buat nyawer di sini. Iya. yang perempuan